Setelah kita belajar akan firman daripada Tuhan. Pertama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Sekali lagi saya ulangi Semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa Dan menolak aku Perhatikan ayat ini saudara Karena banyak orang Kristen Mengalami kekecewaan Terutama saudara di dalam masa dia setelah beberapa saat menjadi orang Kristen Pada waktu pertama kali dia menjadi orang Kristen Dia mengalami mujijat dan kuasa Allah Dan setiap kehendak dan keinginannya terpenuhi Tetapi mengapa setelah beberapa, beberapa lama Tahun, dua tahun Loh, tambah lama kok tambah Berat dia ya sekarang Tanda-tanda mujizat mulai kurang Lalu Penderitaan Pencobaan Ujian mulai datang Keinginan kita Mulai sukar Dipenuhi Nah, mengapa hal itu terjadi Kalau saudara perhatikan Cara hidup Tuhan Yesus di dalam dunia bagaimana dia mendidik murid-muridnya saudara tidak akan kecewa makanya Tuhan Yesus berkata belajarlah kepadaku maka dari itu saudara kita perhatikan mari kita lihat di dalam Markus 16 Markus 16 mulai ayat yang ke-15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 Tuhan pada waktu dia langsung masuk di dalam penginjilan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tanda-tanda mujijat itu dilakukan oleh Tuhan tidak? Ya dah. Nah sehingga semua orang ditarik ikut dia. Kemudian setelah beberapa lama. Murid-muridnya ini ikut dan dia melihat mujijat demi mujijat. Mujijat demi mujijat yang dijadikan. Apa yang timbul di dalam diri murid? Apakah dia pada saat itu murid-muridnya sudah diberi kuasa belum? Belun? Mengapa? Saudara coba perhatikan. Pada waktu orang Parisi dan Ali Toretta bertanya, mengapa murid-muridmu tidak puasa? Kami puasa. Tuhan Yesus bilang apa? Selama mereka masih bersama-sama dengan mempelai, mereka tidak perlu puasa Nah, Tetapi ada waktunya nanti Tiba mempelai diambil dari dia Mereka harus puasa Nah ini loh saudara Perhatikan saudara perkataan Tuhan Yesus Kita kerap kali tidak mau belajar Kita mau enaknya saja Mau jadi orang Kristen itu Pikirnya apa? Bayi terus Mujijat terus terjadi Coba perhatikan kesaksian dari ibu rumah tangga tadi. Waktu ibu teman anaknya itu sudah tidak ada pengharapan. Dia dulunya orang kristen dah. Sekarang dia kawin sama tidak kristen dah. Kemudian mengalami musibah lah. Lalu ibu ini datang ajak doa mujizat bisa terjadi tak? Bisa dah? Saudara perhatikan. Yesus sudah berkata Tanda-tanda ini akan mengikuti orang Yang percaya Nah tanda-tanda ini untuk orang yang baru percaya Atau orang yang sudah lama percaya Hah? Yang baru percaya Nah saudara perhatikan Setiap orang yang baru bertobat. Dia akan menikmati tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah katakan dan yang melakukan tanda-tanda ini siapa? Tuhan sendiri melalui orang per percaya. Nah, sekarang kalau saudara sudah tahu, saudara takut tak mendoakan orang lain? Saudara sekarang sudah menjadi orang percaya belum? Sudah. Tapi saudara sendiri sekarang sudah lama Lalu saudara sendiri tidak ngalami Nah kalau, kalau saudara diminta orang yang tidak percaya Sakit Saudara berdoa Saudara berani tidak Nah kalau saudara tidak berani Saudara rugi Karena saudara tidak akan ngalami Padahal Alkitab sudah berkata Tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya Jadi Orang itu belum percaya, saudara tinggal beritakan berita firman, saudara percaya? Oh ya percaya, mau didoakan? mau? Ya sudah, berdoa. Pasti terjadi tidak? Pasti. Tapi kerap kali saudara ragu-ragu, takut. Ya dek jadi, dek tidak? Ini saudara, karena saudara tidak percaya sendiri, saudara tidak membaca firman Tuhan. Yang melakukan itu bukan Saudara Tapi Tuhan sendiri nah. Tapi saudara kepengennya apa? Langsung sembahyang Langsung jadi gitu dah Yang dikepinginnya gitu dah Nah itu salah Kalau gitu Saudara ini yang ngerjain Atau Tuhan yang ngerjain Saudara kalau Tuhan yang ngerjain, terserah toh mau dikerjakan kapan ya, masa bodoh, betul nggak? Wong haknya dia. Ini saya alami, saudara. Saya di Bandung, pada waktu mau berangkat ke sini, ada orang, seorang ibu di rumah sakit. Ibunya seorang dokter. Famili nya sudah kumpul semua. Karena apa, saudara? Karena ibu ini itu tidak bisa diem, jadi pelisetan terus gitu disuntik obat penenang dosis besar sekalipun tidak bisa nolong, akhirnya dokter berkata, itu otaknya sudah rusak jadi sudah tidak bisa dikontrol obat pun tidak jalan, segala tidak jalan nah, lalu dokter berkata ini tidak bisa, sudah tinggal sebentar lagi, biasanya kalau sudah gini, mati game Wah, semua kumpul. Lalu saya di, diundang. Lalu saya pergi dengan Denny, anak saya, pergi ke sana sama istri saya. Saya datang, eh, istri saya tak ikut deh. Ya, saya sama Denny. Terus datang ke sana. Saya lihat tu, ibu ini pelesetan kayak gitu. Orang tua, anaknya sudah pada menikah semua, sampai dipermalukan. Karena apa? keadaan yang sudah enggak bisa dipakein sampai telanjang sendiri. Aduh, sampai saya bilang, "Tuhan, ini ibu kenapa dipermalukan seperti ini?" Saya bilang. Saudara tahu, ternyata akar pahit di dalam hatinya. Sudah berpuluh tahun pisah sama suaminya dan akar pahit dengan anak-anaknya, sekedar bayangin, sekedar. Nah pada waktu itu ibu ini sudah ada isya dijakomong, dia apaain sudah ada isya, tapi orang Kristen, orang Kristen saya tanya, dulu ini kan anak-anaknya semua Kristen, ibu, mamamu Kristen, Kristen pak, Kristen. Si anak saya Denny dia melihat apa, wah. Wadah ular besar pak me, melilit dia, makanya dia itu kles terus karena merasa mau membebaskan diri daripada lilitan ular itu. Saya tidak lihat tapi saya tahu. Oh ini ada kuasa gelap. Sebab karunia Tuhan itu tidak sama saudara. Saya kalah sama anak saya, tapi saya tidak iri. Karena apa? Semuanya itu anugerah sendiri sendiri. Nah, saya dah urusan saya bilang, kamu berdoa, kamu lihat saya bertindak. Maria juga sekarang sudah jadi hamba Tuhan, jadi kita selalu sama-sama. Lalu saudara tahu apa terjadi? Saya cuma berkata, "Tuhan, apa yang aku harus lakukan?" Tuh, nah, ini lho saudara. Yang melaku, yang mengerjakan segala sesuatu itu kan Tuhan, lah? bukan kita. Lalu Tuhan berkata, Bebaskan dia Oke okay. Oke okay, saya cuma okay. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Aku lepaskan Iblis, Aku sudah diperintah oleh Tuhan Untuk melepaskan Anak Tuhan ini dan kamu Jangan ganggu Selesai nah, 5 menit Apakah ibu ini Langsung tenang Tidak Selesai terus Kira-kira kalau saudara lihat gitu. loh, Sudah di, sudah doa. Kok saya kelesetan. Dua lagi tidak? Nah. Kerap kali sembahyang lagi. Dilihat belum. Sembahyang lagi. Dilihat belum. Sembahyang lagi. Berarti kamu tadi sembahyang percaya tidak? Kok mau ulang-ulang? Ini lho saudara. Saya tidak peduli. Saya bilang. Diam. Mulai. Jangan ganggu. Kalau kamu ganggu, kamu akan dipakar oleh api Raoh kudus. Telaai pulang. Anak-anak bilang, pak sudah dah. Loh, terus bagaimana pak? Tidak tahu. Pulang saya. Wah pak, saya bilang kamu ini manggil kamu percaya tidak? Saya bilang percaya. Ya sudah. Saya pulang. Saudara tahu apa terjadi? Saya tidak tahu. Eh, dua minggu kemudian saya di rumah khutbah ada ibu sama anaknya datang dia bilang gini Pak terima kasih, terima kasih apa? Mungkin aku tidak ya kenal dia, mungkin aku sembayang tidak ya mengerti, oh. rupanya model kayak apa tidak mengerti? Saya Pak yang kelesetan dulu, dulu yang diduain. Terus anaknya bilang, Dokter katanya otaknya sudah rosak sebentar mati. Nyatanya mama sehat Pak sekarang. Saya bilang apa? waktu saya tinggal itu kan masih kelesetan saya bilang, iya pak Wanai bilang, kami juga bingung pak. Lu, baru diduakan belum lima menit kok sudah ditinggal nah ini masih kelesetan kayak gini tapi saudara tahu, demikian saya naik mobil saya berangkat anaknya bilang apa, demikian yang nganter bapak kakak saya balik ibu saya sudah tertidur dan besoknya beres Kenapa saudara Hal itu dilakukan Tuhan Sebab saudara dan saya Dididik oleh Tuhan Jangan terpengaruh oleh Apa yang kamu lihat dan kamu dengar Tetapi kamu harus percaya Apa yang kamu doakan Itu akan terjadi Sebab firman Tuhan di dalam Markus 9 Dikatakan apa ayatnya yang ke 20 Mereka pun Pergilah memberitakan injil Ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi yang ngerjain siapa? Tuhan. Yang melakukan siapa? Tuhan, kenapa kamu pusing-pusing? Tugasmu ya, ini nanti cuma melakukan dah. Selesai. Dan Tuhan mau menyatakan kalau hambaku sudah pergi iblisnya itu dia Bisa ganggu saya tidak. Saya sudah berdoa, saya percaya iblis sudah dengar dan iblis pasti melakukan karena ini perintah daripada Allahku. Selesai. Dong. Nah, kalau saya di situ, iblis itu penipu tak, pembohong tak. Nah, lah kalau saya di situ terus lihat terus, Kok masih keletihan yo. Lalu toh, keluar. cari gara-gara. Lah saya kalau ketipu lalu berjuah lagi, berarti kan saya tidak percaya akan doa tadi yang saya doakan, betul enggak? Nah, bakal bakal Ya, Markus 16. Saya bisa tiba. Oh, maaf. Markus 16. Eh, 20. Ya, kalau salah itu ini ini bisa selip. Langsung diusulin gitu. Betul, Pak. Kalau ndak wah nanti bisa salah. Markus 16, tetap Markus 16, bukan Markus 9. Jadi saudara perhatikan. Bahwa apa yang. Tuhan sudah firmankan. Di dalam Alkitab. Itu pasti di. Kenapi. Nah, jadi saudara perhatikan. Kehidupan kekristenan. Itu. Ada periodenya. Periode permulaan. Dengan tanda-tanda. Yang Tuhan berikan. Supaya. Apa yang saudara dan saya beritakan itu digenapi. Dan orang belum percaya menjadi percaya. Dan saudara dan saya wajib melalui melakukan bagian yang pertama ini. Jadi saudara perhatikan. Kalau engkau bertemu dengan orang yang tidak percaya. Tugasmu cuma memberitakan Injil dan berdoa. Tanda-tanda pasti akan mengikuti. Tetapi tanda-tanda itu untuk mereka atau untuk saudara yang sudah percaya? Hah? Untuk mereka. Tapi saudara salah ngerti. Lalu kalau sudah terima tanda-tanda, lalu minta apa saja diberi, saudara mulai cara berpikirmu salah. Saudara banyak orang Kristen salah berpikir karena... Dia harus masuk ke tahap periode yang kedua, masa pendidikan, masa pemrosesan Saudara tidak masuk, saudara maunya jadi bayi terus. Coba keperhatikan Krist, orang anaknya yang baru dilahirkan, itu orang tuanya yang harus tahu anaknya atau anaknya yang harus tahu orang tuanya? Anaknya tahu mengenal apa, tidak tahu apa lah? Taunya nangis toh lah. Tapi orangnya tua tahu minta, permentaannya, kebutuhannya digenapi dah. Nah, itu. Dia belum bisa melakukan apa-apa. Tapi segala perkara yang dibutuhkan digenapi, dicukupin. Itu Kristen Bayi. Allah yang mengajakan. Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Orang itu tidak mengerjakan apa-apa. Itu Kristen Bayi. Tetapi kalau anak ini sudah mulai bisa jalan, bisa mengerti orang tuanya, mulai diajar enggak? Suruh mengerti orang tuanya. Masa periode pemrosesan. Setiap bayi-bayi Kristen harus masuk ke dalam masa pemrosesan. Masa pendidikan. Di dalam masa pendidikan Tidak semua permintaan anakmu Kamu beri, betul tidak? Kalau engkau sedang mendidik dia Kamu kadang-kadang berikan Kadang-kadang tidak, betul tidak? Nah, ini orang Kristen Masuk periode pe pendidikan betul. Dan kita harus perhatikan Makanya Tuhan Yesus pesan kepada kita pada murid-muridnya pada waktu itu. Di dalam Yohanes 16 tadi apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya jangan kamu kecewa. Kecewa dalam bidang apa? Karena dia melihat Yesus. Yang membuat mucija dan maha kuasa. Ternyata kok. Satu saat. Dia malah di. Aniaya ditangkap. Lalu seolah-olah kuasanya hilang semua. Di dalam Masa proses pendidikan dan masa proses pemrosesan apa yang saudara dan saya harus lakukan ini masalahnya saudara kerap kali kamu menjadi orang Kristen berdoa sedikit saja sudah dapat, minta apa sedikit sudah dapat betul gak? tapi kalau sudah jadi orang Kristen setahun dua tahun lalu masuk masa, masa pemrosesan kok susah sih pak sudah yak kok enggak dikasih sembahyang dan dikasih akhirnya kecewa lalu mundur meratap lagi. Ini Saudara, ini banyak terjadi. Disebabkan karena apa? Mereka tidak tahu belajar-belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi contoh, Saudara. Coba perhatikan di dalam Matius Uh, di dalam Lukas, di dalam Lukas, di dalam Lukas pasal yang ke-9. Selalu Tuhan ini kalau mendidik murid muridnya memberi contoh, memberi contoh. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 mulai. Kira-kira 8 -kira hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakubus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, Perhatikan, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Ilya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepadanya. Atau ke, tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tidur. Saudara perhatikan. Murid-muridnya ini selalu dikasih contoh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke atas gunung, berdoa, mereka tidur. Kenapa, Saudara? Sebab mereka masih bergantung kepada Yesus sendiri. Yesus puasa tidak? Hah? Puasa Murid-muridnya puasa tidak? Tidak Karena masih ada Yesus Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga Murid-muridnya puasa tidak? Puasa Berdoa tidak? Berdoa Tapi selama ada Yesus Murid-muridnya puasa tidak? Tidak Berdoa tidak? Tidak Saudara perhatikan Sayangin saudara, Kenapa? Sebab ada masa dipanggil melihat. Itu masa Yesus ada di dalam dunia. Masa mereka harus mengalami pendidikan dan pemerosesan. Yesus mengalami aniaya. Yesus di kuasanya seolah-olah hilang. Murid-murid di dalam keadaan yang kecewa, panik. Petrus yang berkata aku tidak akan menyangkal Yesus engkau Tuhan Jadinya menyangkal Pemerosesan dah Ngerti tidak? Saudara perhatikan Di dalam masa pemerosesan seperti ini Seolah-olah kuasa Allah Tanda-tanda mujizat itu Berkurang Tapi sebetulnya tidak berkurang tetap menyertai kita hanya Tuhan mau supaya saudara mulai belajar mengenal dia maunya Tuhan itu apa nah kalau yang kekristianan pertama segala suatu permohonanmu dituruti mujizat segala terjadi proses masuk di dalam masa periode yang kedua pemrosesan saudara dan saya harus mulai belajar mengenal apa maunya Tuhan dan untuk itu apa yang saudara dan saya lakukan berdoa dan puasa di dalam masa murid-muridnya Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus mati Tuhan Yesus dianiaya kemudian Tuhan Yesus bangkit kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan belum mengutus roh kudus apa yang dikerjakan oleh mereka puasa dan berdoa ah. Itu yang saudara dan saya lakukan. Mengapa? Menyiapkan diri untuk menerima kuasa. Untuk nanti melakukan misi. Yang Allah sediakan bagi engkau dan saya. Dan kalau saudara melakukan misi itu. Bukan hanya untuk orang lain. Untuk diri saudara sendiri. Dan mujizat dan kuasa Allah. Berjalan kembali. Contohnya bagi seorang anak. Anak bayi dilengkapi semua. Sudah mulai jalan, mulai masuk dalam periode pendidikan. Mulai diberi, mulai tidak, mulai diberi, tidak, mulai di... Kadang-kadang kalau perlu dididik, sakit tidak. Coba perhatikan kesaksian ibu tadi. Ibunya mau meninggal, dikasih tahu Tuhan tidak? Kasih tahu. Tapi ada pemprosesan yang pahit tidak? Kenapa hal itu dibiarkan? Kamu sudah mampu melakukan firman Tuhan atau belum. Kehendak Allah. Keinginan Allah. Menyangkal diri. Kamu sudah mulai di titik. Kita harus masuk dalam periode ini. Dan kalau saudara dan saya tidak masuk dalam periode ini. Saudara tidak akan mempunyai kuasa. Dan kamu akan kecewa. Ayah turut Kristen ternyata kau jadi begini Nah mundur lagi Rugi kamu Tapi kalau engkau tahu Apa yang dikehendaki Tuhan Kamu akan berjalan naik terus Menuju kepada kesempurnaan Dan engkau akan menikmati hidup Yang penuh dengan Kegenapan akan firman Daripada Tuhan Kehidupan kekristenan itu sebetulnya Enak saudara Tidak perlu banyak Pikiran, masalah Boleh datang, bawa di bawah Kaki Tuhan, lalu Serahkan dalam tangan dia Engkau banyak berdoa, banyak Membaca firman Tuhan, bebanmu Akan diangkat Tuhan, otomatis Itu Dan kalau engkau Bisa melakukan itu Engkau akan menjadi peka dan kamu tinggal Menunggu apa yang Tuhan mau Lakukan, firmannya datang Lakukan, jadi selesai Enak tak no? Kenapa yang kamu susahin Karena kamu tidak mau keluar dari masalahmu Kamu sudah berikan Tuhan Mbak gotong-gotong lagi Nah sebetulnya Kita sendiri yang membuat penyakit Maka dari itu saudara Kehidupan kekristenan ini Tuhan sudah ajarkan Pada waktu murid-murid menerima Roh kudus Setelah mereka menyiapkan diri Doa dan puasa Doa dan puasa jadi kalau saudara itu pertama kali berdoanya cuma satu menit, dua menit selesai karena baru bertobat. Lalu saudara harus doanya itu tetap segitu. Segitu jadi dengar kok, Pak. Jadi enggak perlu doa panjang-panjang. Lah, kapan kamu maksudnya? Sedang Alkitab berkata, "Kalau engkau melakukan firman-Ku dan engkau menanti kenaku, maka Aku akan membuat engkau mampu mengatasi akan pencobaan yang melanda isi dunia ini wahyu tiga coba saudara perhatikan tuhan itu sudah menyiapkan saudara dari lahir sampai kepada dipanggil pulang semuanya sudah diatur tuhan tinggal saudara dan saya melakukan bagianmu lalu tuhan melakukan bagiannya jadi kita tidak perlu takut bahwa dunia pasti dilanda pencobaan wahyu tiga Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk takun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia Untuk mencobain yang diam di bumi Jadi sebetulnya orang Kristen ini pasti terlindung terus tidak? Hah? Dunia boleh ribut kayak apa? Saudara pasti terjamin tidak? Kalau saudara menjadi pelaku firman. Pelaku firman dan menantikan. Yang dinamakan menantikan itu apa? Bayang. Berdoa, berdoa, berdoa. Sebab ini kuncinya. Kalau saudara tidak mau banyak berdoa. Kau tidak akan mempunyai kekuatan dan kuasa. Tidak ada. Hamba Tuhan yang banyak berdoa mereka yang akan mempunyai kemampuan untuk dilindungi daripada pencobaan saudara zaman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan terancam keruntuhan dan bukan hanya hamba Tuhan anak-anak Tuhan juga banyak makanya Tuhan berkata berdoa-berdoa menantikan aku kalau aku nanti berfirman maka engkau tinggal mengimani semuanya akan terjadi tapi kerap kali kita hanya mengimani apa? Mengimani apa yang kita ingin. Bukan mengimani yang Allah katakan. Sehingga akhirnya tidak jadi dan kita kecewa. Pada waktu murid-murid sudah berdoa dan puasa. Dia menantikan roh kudus. Setelah roh kudus diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Otomatis tak? Segala mucicap terjadi tak? Otomatis saudara. Otomatis. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun akan terjadi dengan sendirinya, karena apa? Karena Tuhan dan kita ini kerja sama. Allah akan melakukan bagiannya, saudara akan melakukan bagianmu. Karena Alkitab ini disebut kitab perjanjian antara Allah dan saudara manusia. Maka kalau saudara melakukan bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya. Betul tidak? Nah, tapi saudara kerap kali ngurusi bagianmu atau ngurusi bagiannya Allah. Kenapa kok yang kamu urusi bagiannya Allah? Kok tidak urusan bagianmu? Sebabnya bagian Allah yang enak-enak buat kita. Betul tidak? Padahal kalau saudara tidak memenuhi janjini. Allah tidak akan memenuhi janjinya. Ini sama dengan asuransi itu loh saudara Saudara masuk asuransi Kalau saudara tiap bulan bayar premi Nanti kalau ada kecelakaan Kamu dibayar Dikasih uang banyak Tapi yang mau pikiri Ayo nebes Pokoknya nanti dik, kecelakaan toh diganti Tapi gak mau bayar premi ini lupa Nah ha, Nanti kecelakaan diganti gak? Tidak. Lalu saudara bilang Kak janjinya? diganti nyatanya kok gak dikasih duit lalu yang asuransi bilang kamu bayar ndak, bayar apa? loh pre-mini tadi loh suruh bayar loh lo bayar jadi orang Kristen itu ada harga Tuh. yang harus saudara dan saya bayar tapi saudara maunya gratisan terus sih dan orang Kristen itu punya penyakit penyakit apa? Minta gratisan Itu penyakitnya orang Kristen Paling seneng Gratis Sebabnya apa? Sebab orang Kristen itu Murah hati Jadi kalau ada apa-apa kan Kalau beli apa-apa coba, Kalau beli tempat orang Kristen Nanti kan bilang Pak kita kan saudara seiman ya Nanti Kalau beli apa-apa Apalagi kalau hamba Tuhan belum ditanya kerjanya apa Ngomong, saya hamba Tuhan Loh, tujuannya apa? Murah. Dapat korting dah ya. Itu Jadi itu Itu menentang Alkitab dah. Alkitab berkata Beri, maka kamu akan beri Engkau harus jadi berkat Jangan selalu minta Berkat Jangan bergantung kepada manusia Gantung kepada Allah tapi yang saudara gantungnya apa? Asal ketemu orang, Pak, saya ini hamba Tuhan. lu yang tanya itu siapa? Kalau kamu ini hamba Tuhan? Ngomong, gak ada yang tanya kok jubelun-belun. Pak, punya ini, Pak. Oh, ada. Nah, Pak. Berapa, Pak? Segini. Saya ini hamba Tuhan, lu Nah, kalau hamba Tuhan itu ngapain? Supaya dikor. Sebaliknya kalau saya, saudara, gak pernah ngomong saya hamba Tuhan Makanya kalau di Kekristenan Nama saya Yusa Orang tahunya siapa? Yusa Tapi kalau saya beli apa-apa Saya pakai nama apa? Cipto Ada orang tahu Sama-sama dokter gigi E Tapi namanya lain nah, Ini kan Yusa Cipto Saya bilang Cipto Purnomo, tidak salah toh? Oh, memang nama saya itu kok. Sebabnya apa? Sebabnya saya tidak mau, saudara. Untuk melawan firman. Pada waktu saya beli mobil. Yang saya pakai sekarang. Saya datang sama anak Semi. Sama istri saya. Saya lihat mobil. Saya lihat. Wah, saya doa Tuhan ini. Ini mobilmu. Oke. Okay. Saya bilang, Semi, yang mana? Ini, Pak. Istri saya bilang, mana? Ini. Oke. Okay. Tanya, tawar. Wah, tawar-tawaran kayak orang dagang Dia kan enggak tahu saya siapa, enggak urusan. Berapa? 53. Wah, mahal, saya bilang. 51. Enggak boleh, Pak. Bapak kerja apa sih? Enggak usah tanya kerjaan saya bilang. Yang penting tawar-menawar ini jadi dulu, nanti kongko, -kong, nanti cerita-cerita kalau sudah selesai. Dia lalu geleng-geleng. Ini kok ada orang kok aneh. Lalu Pak Wartawaran akhirnya. Jadi 51,5. Boleh? Boleh. Bikin kuitansi. Setelah bikin kuitansi, atas nama Pak? Teptau Purnomo. Dokter Teptau Purnomo. Nah, ditulis. Lalu dia ngobrol. Pak, kerjanya apa sih Pak? Saya penginjil. Hah? Lihat dia. Ternyata orang Kristen. Yang punya ini orang Kristen. Saya sendiri tak kenal. Jadi apa Pak? Penginjil. Lalu dia bilang, Pak, "Bung, Bapak romai paduk dong iya. Bapak kenal enggak sama Yusak?" Ah. Anak saya jawab, "Kenal sekali." "Lah bener toh?" Oh, anak saya yang jawab, mesem dia. "Kenal sekali, Om. Sama Yusak Cipto." "Saya denger kotanya, Pak. Bapak ini kok suaranya kok memper Lalu, "Bapak nginjil di mana?" Ya, saya nginjil muter-muter, saya bilang." "Lho, rumahnya" sama dengan Yusak Cipto lah iya rumahnya sama loh kok gatot subroto Yusak ya gatot subroto katanya ya pak iya sama ha? bapak sama? saudara nih? ya saya ini Yusak Cipto <laughs> langsung dia bilang apa? loh pak kok tidak mau ngomong dari tadi sih pak kalau tahu kan tidak usah tawar-tawaran malah tak kasih koting tidak kepingin ya belum? saya mau jadi perekat, tapi saya tidak mau jadi beban kalau tawar-tawaran dagang, dia kan enggak bakal mau rugi loh. Jadi kalau dikasih segitu pasti rugi enggak? Enggak mungkin. Nah, pasti untung loh dia. Nah, sekarang kalau dia sudah tahu kalau itu Yusak kripto, mau dikasih potongan lagi. Apa kalau gitu potong lagi, Pak? Tidak ya, aku tidak mau jadi berkat. Yang ya, yang sudah ditulis harus dibayar. Dia geleng-geleng, dia bilang gini, "Kok persis kotak bayi ya, Pak?" Hmm. Itu seandainya saya minta korting Khotbah kumuni harus jadi berkat Repot enggak? Saudara tahu Hidup kekristenan seperti di dalam rumah kaca Semua diteropong Apa yang kamu omongkan Akan dilihat dengan perbuatan dan tingkah lakumu. Hati-hati saudara. Kehidupan kekristenan ini Kita harus menyadari Ada periode demi periode Yang saudara harus lalui di dalam masa engkau dididik untuk menjadi dewasa saudara harus banyak mengorbankan harga diri dan kehendakmu sendiri lihat anak-anak muda anak-anak muda kerap kali tersinggung sama orang tuanya enggak? kerap kali kecewa enggak? kerap kali ngomongin orang tua apa kalau kuno gak mau ngerti orang muda Padahal Bapak ini sudah pernah muda. Dia belum pernah jadi tua. Dia jari. Tapi buan, delir setengah mati. Apalagi terhadap Tuhan. Kamu mau ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu harusnya? Hah? Ha? Wah kalau ditanyai, Tuhan yang ngatur aku. Hmm. Tapi kenyataannya kamu yang ngatur Tuhan. No? Sebab kalau doa bilang, Tuhan berkati. Tuhan aku mau ini, ini, ini. Boleh ya? Tapi kalau saudara nanti sudah dididik oleh Allah. Mengerti cara dan kehendak Allah melalui Firman-Nya. Kerap kali saudara punya keinginan, nggak boleh. Ini boleh. Kenapa Tuhan? Kok ini? Kok kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak? Kamu harus mengerti isi hati Bapa. Setelah itu, kamu masuk di dalam kepenguasaan Roh Al Kudus sudah diberikan, mandat sudah diberikan. Apa saja yang kamu ikat di dunia terikat di surga kuasa diberikan dan hati-hati kalau sudah masuk ke dalam periode ketiga hati-hati kerap kali anak-anak Tuhan jatuh ke dalam kesombongan dalam periode pendidikan anak-anak Tuhan jatuh ke kecewaan perhatikan tetapi di dalam periode yang penguasaan sudah diberikan kuasa dan wewenang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kerap kali jatuh di dalam hal kesombongan dan ketinggian hati merasa kuasa sudah diberikan karunia-karunia sudah diberikan hak wewenang sudah diberikan Yesus berkata dengan namaku engkau akan melakukan segala perkara sama tak? seperti saudara sama bapakmu dikasih hak untuk pakai namanya dia tanda tangan cek Pakai nama Bapakmu. Tapi kamu lalu seenak-enaknya. Buka cek seenak-enakmu. Bikin apa-apa kerja. Bikin seenak-enakmu. Dan kalau kita jatuh ke dalam ketinggian hati. Kita akan diajar dan dididik oleh Tuhan lagi. Berarti ini sudah. Ini hidup kekristana. Kita harus mawas diri senantiasa. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata. Aku berikan kamu. Utus rool kudus. Dia akan tinggal di dalam diri kamu. Dan dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Tanya oh terus sama Tuhan. Di dalam tindakan apapun juga. Kalau engkau sudah diberkati banyak. Pakai itu tetapi dengan menurut rencananya. Alah. Tapi saudara lupa contohnya, saudara kalau sudah dikasih berkat banyak, mamanya berkatnya sudah puluhan juta. Kira-kira kalau mau belanja puluhan ribu lapor Tuhan enggak? Pasti enggak lapor. Karena pikirnya apa? Ngosi oh, ti kok lapor? Tidak usah lapor toh. Oh. Dapetnya itu puluhan juta Ini cuma beli puluhan ribu Perhatiin, saudara Pada waktu Saudara dulu hasilmu Cuma puluhan ribu Mau gunakan sepuluh ribu ini Dek-dekan gak Lalu sebayang gak Tuhan aku kepengen Ini loh sekarang diberkati Tuhan karena kamu sudah tanya Diberkati, dituntun Diberkati, diberkati Sekarang lalu tambah sombong Dan ini kenyataan saudara. Nanti beliau apa-apa Kan kita diberi wawan Memang saudara diberi wawan Tapi perhatikan Mawas diri, jaga motivasi Jangan sampai kamu jatuh sombong nanti ada orang datang oh jangan khawatir saya doakan pasti beres Loh, kamu boleh berdoa tapi beres pandak beres yang beres siapa nah kok kamu yang bilang sini datang tak doain pasti beres itu merintah Tuhan atau tuh kamu diperintah Tuhan hati-hati saudara belajar rendah hati bagaimana caranya Belajar dari hal yang paling kecil Tuhan Yesus sudah berkata Siapa yang setia dalam perkara kecil Dia beri tanggung jawab yang besar Berarti Tuhan bermentaknya apa? Dalam segala perkara Engkau harus berdoa Mau beli apapun Berdoa Tanya Tuhan Aku ini kepingin beli ini Boleh tidak beri sejahtera teraya Tuhan Loh Coba kalau anakmu itu loh Kamu anak punya anak anak Anaknya ini Kamu kaya Anakmu kalau mau beli apa-apa Lapor kamu Meskipun dia punya duit Tapi Pak aku tak beli ini ya Pak hmm. Kamu lebih seneng atau gini Beli Duitku DWL Seneng mana Seneng dia lapor Atau Seneng dia beli tahu-tahu Beli segala macam Mau duitnya DWL Seneng mana ha? Seneng lapor oh, Saudara Karena apa? kalau kamu lapor, berarti bapakmu kamu hargai. Dan saudara harus latihan ini dari perkara yang terkecil. Maka engkau akan diberi tanggung jawab yang besar. Sebab kalau engkau dari perkara yang kecil tidak pernah tanya, kamu akhirnya menjadi sombong. Gunakan seenakmu, nanti kalau sudah kesulitan baru apa? Tuhan, Tuhan bilang, Waktu mau ngerjain, tidak tanya. Sekarang susah, teriak-teriak. Ya, rasain dong. Kapok. Ini banyak orang Kristen. Mau buka usaha apa? Mau beli apa? Mau beli apa? Tidak lapor. Setelah mengalami kesulitan, baru lapor. Pelan-pelan, tanggung dong. Ini dasar. Kita kerap kali dalam segala perkara tidak mengutamakan dia. Dudukkan dia dalam posisi yang benar. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kamu harus tahu aku sekarang sedang di dalam periode yang mana. Didikan, latihan dan ini tiap kali harus diulang terus. Tiap saat kita masuk dalam tiga periode ini. Mulai diberi, mulai dididik, mengerti kehendak Tuhan... Dan mulai diberi kuasa dan wewenang. Kehidupan saudara dan saya Menikmati Terus enak Bersama dengan Yesus Karena segala perkara yang Tuhan biarkan terjadi Tuhan pasti punya maksud yang indah Tidak usah takut Tidak usah khawatir Apapun boleh terjadi Allah menyertai kita Dan dia setia Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan baik Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus, firmanmu sudah hamba sampaikan, apa yang kau pesankan hamba sampaikan. Dan tiap-tiap anakmu di tempat ini sudah mendengar. Ambamu tidak tahu Tuhan apa maksudmu dengan firmanmu ini. Tetapi engkau sendiri yang akan beracara dengan anak-anakmu di tempat ini. Apa yang kau mau. Kalau engkau ingatkan mereka. Mari Tuhan Roh kudus engkau yang berbicara supaya mereka dapat mengerti apa yang harus dilakukan di dalam dirinya. Karena Tuhan kami kerap kali paling sulit kalau suruh duduk diam berdoa menantikan engkau. Padahal itu rahasia keberhasilan dan perlindungan adalah di dalam engkau. Kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami damai kalau kami dekat Yesus. Dan dekat Yesus hanya banyak doa. Karena dengan banyak doa dan puasa, kita akan mempunyai kuasa. Sehingga setan tahu dan dia tidak akan berani dekat-dekat tanpa seizin Yesus. Maka dari itu saudara baharui Baharui Doa, doa, doa Ini adalah senjata kita Tanpa berdoa saudara tidak akan mempunyai kemampuan Dan engkau akan menjadi bulan bulanan iblis Tetapi dengan doa Kau akan mempunyai kuasa Dan Allah akan melindungi dan menyertai kau senantiasa tidak usah saudara cari Iblis. Dia akan lari daripadamu. Karena Allah menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Mbak kembalikan anak-anakmu dalam tanganmu. Engkau yang akan mendidik mereka. Engkau berbicara terus. Engkau kejar terus anak-anakmu. Sehingga mereka menyadari. Apa yang engkau kehendaki. Supaya kemuliaanmu nyata di dalam hidup mereka